biar sampean kagak penasaran ratu oplosannya indonesia to sing duwe goyang setrum sak jawa timur tentu ada PO Kurniatran ada Ramayana juga ada Merpati Suding Wiwi wii sakita nyupalapa selamat so, Buat S&P Indonesia, di S&P Lama ikan tanya warren ini, request dari seibul Buat S&P yang berlang-langkut, kita goyang bareng-bareng ya Bos kece Nyawe Aku lagi adanya cinta yang suci Moga bos kece. Ya, ayo bos kecil Tisawe Muzik